subhana alladzi a'lamana illa ma 'allamana innaka antal 'alimul hakim Allahumma faqna bima 'allamta wa 'allimna ma fa'una wa ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazba ila shai Faj'al lana ya rabbana kull shay'in sahlan yusra Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa bi nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rabbi shrah li wa yassir amri Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah taala. Alhamdulillah kala hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan Bapak Ibu dibalasi Allah taala dengan pahala berlipat ganda yang memberatkan timbangan kita nanti menjadi sebab datangnya rahmat Bisa menjadi wasilah, dengannya nanti Allah Taala memasukkan kita semua dalam Surga Firdaus yang paling tinggi tanpa ada maupun rasa. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan kitab sholat. seseorang itu wajib sholat didalam sholat barang siapa sholat sendirian tanpa ada undur sholatnya tidak sah dan wajib mengulang sholat hadis berikutnya walau Habib ya Nabi s.a.w bersabda La sholata lil sholata lilmunfaridi Khalfassoh Tidak ada sholat Bagi orang sholat Sendirian di belakang Soh Ini riwayat sahih Bapak Ibu Wazadat tobaroniyu Fi hadithi Wabisa Sementara At-Tobaroni menambahkan besok tadi yang sebelumnya kita baca Nabi mengatakan ala dafalta ma'awu kenapa kamu tidak masuk bersama mereka ya sob di depannya awij taror taror julat atau kamu narik ngambil satu orang untuk menemani di dalam sob nah untuk hadith yang nomor 340 ini, Oke, okay. intinya di sini ada dua hadis. Yang pertama tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang. So, kalau ini hadisnya sahih bapak ibu. Sementara hadis yang alat taufan mengapa kamu nggak masuk kepada mereka dalam sholat depannya? Alwi Jutar. So, masuk ke depan ketika sudah penuh atau ngambil narik seseorang, nah ini hadisnya tidak sahih karena hadisnya tidak sahih maka jangan diamalkan. lo kenapa tidak so Jadi nggak bisa diambil hadisnya. Jadi intinya hadis ini menjelaskan bahwa sholat tidak sah kalau sendirian di belakang shof, kecuali memang shof depannya penuh, bapak ibu. Tapi kalau shofnya masih ada, maka dia nggak boleh bikin shof sendiri. Dia harus masuk ke dalam shof yang masih longgar tadi. Kemudian. Hadis yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita narik orang. Tadi sahih atau dhaif Bapak Ibu? Dhaif ya. Andaikah sahih itu tetap tidak benar. Andaikan tapi hadis jelas, jelas dhaif. Kenapa? Karena orang yang asalnya di sop depan Ditarikkan malah ke belakang sopnya. Berarti itu kemajuan apa kemunduran? Unduran, karena bagaimanapun juga Sof depannya lebih bagus Daripada sof belakangnya Yang kedua Ketika kita menarik Seseorang Akhirnya sof depan ada bolongnya betul? Bolong Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memberitahkan kepada kita Tarosu Makanya ya memang gak benar sholat berjara itu Bapak Ibu dengan Ambilah sudah gak berjara sekarang Kemudian dengan menarik orang Itu kan akhirnya dia banyak bergerak Banyak bergerak Dan yang terakhir ya kalau orang ngerti Kalau gak tidak gak dikampung sama ya Nah ini Iya Ya jadi gak boleh Pak kalau menarik intinya hadisnya adalah doibu Hadis berikutnya wa al-Abirayrah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah Sakinatu wal wakar Wa'alaikum Dan kalian wajib As-sakinah Sakinah sakina itu tenang Wal wakar Pelan-pelan, artinya sama Ya Jadi ketika mendengar komat Langsung ayo didebek-didebek Tidak boleh, kata Nabi ketika Mendengar komat ila sholati Maka berjalan dan menuju salat. Wa'alaidhumus sakinah Dan kalian wajib Apa tadi sakinah? Pelan Walul wakol Dan Tenang Ya Pokoknya tenang Jangan pelayon gitu loh Walatusri'u Dan jangan buru-buru Jangan cepat-cepat Fama adroktum fasolu Ya Fama adroktum Maksudnya Jantung Nah, ini muttafaqun alaihi hadisnya sahih Bapak Ibu diwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya? Dan keduanya menyapa, menyepakati kesahihannya. Pelajarannya yang diambil dari hadis ini, ini menunjukkan bahwa salat berjamaah hukumnya wajib, ya. Karena ila sami'tu al-iqamah jika karena Kalian mendengar ikhomat Fawshu kan perintah Maka berjalanlah menuju sholat Ini sholat apa? Berjamaah begini. Yang kedua Perintah Ini mustahab ya Anjuran mendatangi sholat Dalam kondisi tenang Dalam kondisi pelan Kenapa? Karena memang inilah kondisi yang paling pas Orang ketika sholat Ya, orang ketika sholat karena sholat itu ibadah yang sangat agung bapak ibu makanya karena ibadah ini sangat agung ketika kita datang menuju sholat. kemudian ustadz surat DW gitu kan kecuali kecuali kadang-kadang di beberapa masjid itu pak ketika panjenengan itu terlambat tak nah yang akhir akhir, -akhir cilik pasti dilewati nah kalau bintuah jadi nanti dasar surat dilewati anak banyak tambah gak sah apa atau benda khusus ustadz surat DW gitu ya tapi sebetulnya yang Abdul itu panjenengan Ketika imam lagi sujud, nah sujud Tetapi tetap tabiratul ikhram Allahu akbar Tabiratul ikhram, Allahu akbar Tabir, sujud Begitu Bapak Ibu, jadi Kita langsung masuk dalam kondisi apapun imam itu Jangan menunggu kan kadang-kadang ada tuh nunggu gini kan Nunggu sampai imami berdiri baru dia tak takbir Nah itu kurang patut ya Kurang kurang patut <tuh> Ya sesuai hadir Abu Bakr Berarti dihitung Berapa rokaan Tiga rokaan ya? Satu rokaan Jadi itu satu rokaan Tapi tetep lah Kecuali kondisinya Seperti Abu Bakrach itu Maka kewajiban Baca Al-Fatihah menjadi gu, Gulai ya. Menjadi gugur ya. Menjadi gugur Kemudian Ketika Nabi S.A.W Ya, dan yang Abdul itu orang yang koma adalah yang memandangkan A ada Waman adzana bahwa yukim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang siapa yang ada maka dia yang koma. Oh. Ketika Nabi mengatakan idah sami jika kalian mendengar, ini maksudnya apa ini? jika kalian mendengar berarti ini menunjukkan bahwa ketika komat ya itu disyariatkan dengan suara ke keras karena biar orang dengar kan kalau nggak dengar itu wes salat apa gorong gitu kan apalagi kalau masjidnya besar seperti Masjid Agung Al-Kahfi <tuh> ya, gitu jadi harus Ini hadis Abu Hurairah. Hadis berikutnya: Waan Ubayy Ka bin Kaab bin ibadat hatinya seperti bapak ibu ini hati ini menunjukkan apa satu bahwasanya sholat berjamaah itu bapak ibu orang bisa dikatakan sholat berjamaah meskipun dengan satu orang tok jadi jumlah dua orang itu sudah disebut jamaah karena nabi mengatakan sholatnya satu orang bersama satu Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa keutamaan banyaknya jamaah pak, ya. Karena semakin banyak jumlah jamaah yang ikut sholat, semakin banyak pahala. pahala. Ini berarti kan maknanya apa? Kita itu semakin mendapat banyak pahala dari karena apa disebabkan? Muslimin ya, yang, yang lain ya, kan? ya, yeah. ya sama seperti sholat jenazah kewajiban kita menjadi kugur ketika orang lain beramal untuk kita kan begitu. Nah ini kan menjadi dalil bahwa beramalnya seseorang untuk orang lain itu ya terjadi gitu loh bapak ibu. Nah berarti nya wardu kifayah jenengan dah itu sholat mayit ya kan? Tapi sudah ada orang Jadi ke, e, kewajibannya menjadi gugur. Bu, nah sama seperti di sini kita ini mendapat pahala dari kaum muslimin yang lain. Makanya semakin banyak yang ikut sholat berjamaah, semakin banyak pahala di kita. Hadit ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa banyaknya jamaah itu sangat dicintai Allah Taala karena ketika yang ikut berjamaah semangat semua akan mereka ini kan? takut mereka Pak ya di samping itu setan menjadi mengecil minder ketika kaum muslimin banyak yang salat ber berjamaah karena tujuan inilah Bapak Ibu diharamkan kaum muslimin itu membangun masjid jika di sampingnya sudah ada masjid Bok, ini bangun masjid itu yang adonu lho Masjid itu yang tahu masjid pacir, Al-Wajirun Cuma bakalan ya. Itu sebelahnya, Bok Ini bangun masjid itu adonu lho Itu sebelahnya pasti Ngerame nih misalnya Ya Allah Jadi tidak boleh Bapak Ibu ya. boleh. Jadi kalau memang ingin ya. Dalam? Ya Ya, saya ingin Ya, saya, saya. <laughs> saya, saya, saya, saya, saya, saya Iya Itu ya Allah, malas enggak sudah di City itu. Nah, gimana Pak Imam itu enggak ada. Kajian terus dibaan ya Allah. Tapi orang itu enggak enggak bosen ya. Nggih, sabar wei sewaras nyalah. Nggih, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala. <tuh> itu kalau orang Islam tuh ngerti ya mestinya kalau sudah ada masjid dekat situ, jangan membangun masjid lagi kecuali tempatnya jauh, Jauh ya. Kenapa? Karena itu tadi akhirnya banyaknya masjid ini menjadikan kaum muslimin bercerai-berai. Yang asalnya di sini ada 100 berjamaah orangnya, tiba-tiba dengan ada masjid 3, 50 orang kan berkurang belian gitu. Hadis ini menjelaskan Jadi Allah Taala itu mencintai Bapak Ibu. Allah Taala mencintai. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk sifat-sifat Allah ini tetap jangan disamakan dengan sifat-sifat manusia. Jangan disamakan dengan sifat Paling cenggih. Kajenya lo apa? Apa Pak Kau saya detailnya. Walam biakul lahu kufuan ahad. Apa betul? Apa serupa dengan pokok menengkapi? Walam biakul lahu ahad artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kemudian dalam surah. tetapi sesuai dengan keagungan Allah taala jangan diserupakan dengan datangnya makhluk Tidak boleh Pak kekufuran itu. Jadi kalau orang mengatakan misalnya wajahku seperti Allah seperti wajahku itu disaring penghinaan juga kekufuran. Berarti apa? Berarti aku mirip Allah gitu kan? Berarti aku lah dewa tuhan nih ya kan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi saya katakan penghinaan Ya, kalau kan bahasa sempurna ini ya? kita bahasa lemah. Sekarang misalkan ada orang bilang lu ilmu sampai binatang ya. Padahal pada makhluk ke Bayangkan Allah yang Maha Sempurna diserupakan dengan makhluk yang sangat dihina. Hi Sekarang loh Pak, misalkan ada orang begini. Ada alpukat baru. Loh, alpukat kok kayak susu diceri tahun 80 ya hmm, Itu penghinaan bukan? <laughs> penghinaan. Penghinaan anak TKK itu itu tidak penghinaan penghinaan padahal sama-sama baru -sama manusia dengan sekarang loh, menyerupakan Allah yang maha tinggi maha sempurna dengan Allah penghinaan, penghinaan seperti itu. tetapi cukuplah Khusus kau laki-laki Perepuan tidak wajib jamaah Jamaah Ya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, Monggo, silakan ada Monggo. Okay. Ada sebuah pertanyaan yang satu Berkaitan dengan Hadis 446 Yang menarik tadi hadis ini adalah Belum atau lemah Tapi ada seorang imam Manusia itu sebelum takbir baik, yeah. takbir depan itu benar. Yeah. Kemudian ya, ada lagi satu orang berfikir di itu dia yang mengatakan harum bertemani. Ia temani itu kan berarti tidak nari. Ia yeah. ya, apakah boleh? Ia yeah. nah, yang kedua ini titipan panduan saya sampaikan. Ia yeah. tapi menyimpang dari Ya tidak apa-apa Ini Pak yeah, Ada baju atau kaos Yang dipakai seseorang Dan ada nama Makhluk Makhluk bernyawa Gimana hukumnya Ya yeah. Ya Ada dua pertanyaan Bapak Ibu Dari Abah Yomo no. Yang pertama Tadi kan hadisnya Do'if eh, Yang Ketika ada orang Sholat sendirian kan Biasa Biar tidak sendirian disuruh narik Orang dupanya Nah kemarin itu ada imam Tapi ini sebelum sholat nih. Sebelum sholat Ada imam kok malah bilang Itu loh sendirian teman-teman Biar keizinan nah, Itu gimana Yang pertama satu mungkin imamnya Tidak tahu hadis ini Nik dia mungkin tak nanti satu mestinya kalau memang cukup ya maju jangan sendirian. Wang saya di sini loh. So salatnya ke arah petra pertama para sahabat. Jadi kalau kita melihat kepada salatnya para sahabat Bapak ibu tu bau dengan bau, tubil dengan tubil, tu nempel maksudnya kita kan belum seperti itu berarti kalau disuruh e, kalau dis, disuruh maju insyaallah masih cukup lah dan andekan andekan tadi kan terjadi sebelum sholat gitu dan yang nyuruh itu imam insyaallah sah nggak apa-apa yang tidak boleh itu kalau kita makmum masuk boh Ya benci kita maju ke depan. Tapi kalau memang sudah full penuh, ya kayak panjenengan. Nanti kalau umroh, kalau ya, umroh waktu berangkat, katanya mau panjenengan. Itu coba panjenengan, Pak. Ketika di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu panjenengan coba Oh rosho no pertama. Wih, ni ni Pak. Malah itu kadang-kadang kita -kadang, kelingkot tidak ada orangnya tapi kalau saja ada ekor aneh tidak dikabli itu ada kan tidak ada itu ya tadi tuh makanya panjang bersumpah roh nakineku isosom pertama terus Bagaimana hukumnya orang yang sholat? Nah, kemudian tidak hanya sholat. Tidak hanya sholat. Jadi pakai kaos ada gambar makhluk penyewa, gambar manusia, gambar binatang. Ya, eh, begini kalau lukisan itu haram, ya? Okay? Kalau lukisan Bukan lukisan Bapak Ibu Jadi boleh Tetapi kalau dibuat sholat yang jangan Kenapa ganggu, okay? ganggu tulisan -tulisan aja, Gak buang ada tulisan-tulisan Tidak boleh Itu malah sholat Nomor rupiah Yang membuat ikhwana intinya foto itu pantulan sinar, ya bukan lukisan. makanya kalau hukum asal boleh dilihat maka boleh di foto. tapi kalau hukum asal tidak boleh dilihat, misalnya aurat orang, ya kan tidak boleh dilihat, maka tidak boleh di foto. bisa loh begitu, ya bisa begitu. tapi intinya kalau online gitu. karena kita kan nggak tahu waktu transisi kita nggak tahu barangnya yeah. nggak tahu diri juga ada yang nggak sesuai dengan apa ternyata kalau, lihat, kalau <tuh> <itu> <tuh> gimana ya tentang jual beli online <tuh> itu gimana kan kita nggak ngerti barangnya kadang-kadang ada juga yang beli tetapi barang nggak sesuai dengan foto kan gitu atau malah dibujui intinya begini bapak ibu kita itu ketika disuruh beli itu kan ada barang ada uang ada barang ada ada uang jadi kita langsung tahu adapun kalau jual beli online yang memang ada gorornya gororn itu sesuatu yang tidak jelas kadang kadang barangnya biasa tapi karena efek pencahayaan pinteracing foto akhirnya terwapi nah ketika datangnya memang seperti itu tapi kan ya enggak seperti difoto wong memang um, ya memang orang beli itu kan makanya gara-gara kalau orang itu enggak pintar foto ya enggak enggak ada yang beli gitu. Untuk jual beli online, untuk jual beli online gitu, memang pada satu sisi itu memudahkan selama penjualnya jujur, pada satu sisi lain itu juga ada horornya ketika penjualnya tidak tidak jujur. Nah, itu jual beli yang kita ndak butuh-butuh amat. Ya jangan beli yang online. Beli yang enggak ada di pasaran aja. Itu baru beli online. Insyaallah untuk jual beli online ini, ya Kak pengalaman saya, saya pernah ketipu juga sih, tapi itu kan pembelajaran. Itu ada ulasannya. Ulasan itu biasanya bintang 5 dari para pembeli sebelumnya bintangnya lima, ulasannya bagus, beli gitu. kalau memang kok ulasannya jelek, jangan dibeli gitu itu untuk jual-beli online kemudian dicek dulu para Salah napa? Anu syaratnya 20 liter enggak. Kita kalau barang berat, Nggih. Kita di Apa enggak gitu? Kita kan bilang kan kita boleh pindah barang dari satu ke Nggih. Apakah hanya yeah. aturannya saja atau kita yang yeah. paling okay. kita dari lantai ke atas. Jadi Pertanyaan kembali, bukankah syarat saat ketika jual beli itu ada barangnya? Nah, ini memang sebetulnya kalau lebih adanya begitu, cuma kan pendapat kan pendapat kita seorang kan, karena dia mengatakan gambar itu juga bukti barang, gitu loh, bukti barang. Ya memang begini kalau memang kita beli yang di pasaran nggak ada aja, Yaitu beli yang di pasaran tidak tidak ada. kalau memang di pasaran ada kita datangi bisa, ngapain kita beli online kan nanti kena ongkos kirim barang gitu kan? oke, okay. Insya Allah begitu saya buku-buku Arab itu juga beli yang delek dulu sebelum beli itu saya tanya ini bener seperti gambarnya enggak, kertasnya gimana saya minta fotonya gitu kan, ya memang kalau di sini enggak ada, ada di Jakarta ya. misalkan oh, saya beli satu buku dalam Jakarta, nah itu kan sangat bantu. akhirnya ya Bismillah buku datang Alhamdulillah kok sesuai dengan gambar, gitu Gini buku anak asli gini, misalnya begitu. Jadi memang kalau dikatakan tidak boleh ya tidak juga karena kami yang membolehkan. Tapi kalau dikatakan ada horornya yang mungkin kadang ada juga. Makanya kalau tidak terlalu penting jangan beli lewat online. Misalnya begitu. Wongong tanah, halal. Jadi ada yang lain, Wongong silakan ibu-ibu, nggak -ibu, ada gini ada, Bu Tadi Ustaz menjadikan kalau yang wajib untuk makan Jaman itu laki-laki ya, Jaman itu okay. laki-laki Jaman itu laki-laki Terus wanita tidak Tahu wanita di rumahnya sendiri Tidak. Mm -hmm. Nggih, sambung. Lega nggih menawa jawabane. Nggih. <tuh>, nggih insyaallah boten itu Bapak Ibu matur nuwun. Mangga Pak, selamat nggih. Sagane selamat. sama suara tapi itu saya itu terakhir kali ada beberapa, okay. di rumah kalau hmm. orang di sini tahu kecewa ya terima kasih alhamdulillah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng jelas dia pertanyaannya bagaimana kalau tadi pak selamat di dekat rumah ada musala tapi salate cepet. Kadang sing suwe itu dikire. Iya, salate cepet, dikire sing lama. Nah, ya, itu gimana? Ya sebetulnya nggih Ya mudah-mudahan enggak apa-apa kalau memang seperti itu kondisinya Ini memang sebetulnya kalau pujian kalau Tapi masalah solatnya cua peti itu lho Baru iya kanak budua iya kanak setelahnya sudah tak Takbir Nah balapan terus Tidak salah kalau kita tidak pernah baca kati jam, Kok kan begitu Nah Insyaallah ini tadi termasuk uzur, bagi Pak Selama Berapa ratus kilo rumah jenengah dengan Masjid Al-Kahfi <tuk> Dalam? Satu kilo seterna. Oh maling anu beliau ini ke anu nggih kedugo ke dalan nggih Bali cegel-cegelan sparo-sparo nggih nggih insyaallah itu mudah-mudahan termasuk uzur Pak Selamat tapi andaikan perjalanan ke masjid tetap lebih baik nggih insyaallah begitu wallah taala kalau begitu saya akhiri Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya jazakumullah khairan wa allahumma wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum wa